Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du Rabbi syarhli sadri Wa yasirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli wa ba'du Ibarallah ma'asyiran muslimin Wal musliman Hamba-hamba Allah sekalian Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala, Salawat dan salam kita Untuk kekasih Allah Kekasih kita semua Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Ketika adab kita uraikan Maka tujuan di balik kita menyebutkan dan menguraikan adab adalah Agar kita mendapatkan berkah Dari setiap apapun yang dilakukan Di balik adab ada berkah Meninggalkan adab menimbul, menyebabkan terjauhnya kita dari keberkahan Kita akan berbungkuskan kecelakaan serta laknat Maka adab ini penting Kemarin petang sore di Madrasah Putra Saya sudah sampaikan kepada anak-anak kami di Madrasah Putra Dahsyatnya menjaga adab Karena dengan menjaga adab ternyata kita selamat Kita sehat, kita kuat, kita diberkahi dan kita terjaga ya kan? Dan tanpa adab kita pasti celaka umpamanya adab masuk WC Adab masuk WC kaki kiri, baca doa Ternyata kalau kita lakukan itu tidak ada satupun setan dan jin khubut dan serta jin khabaif Yang mampu menyakiti kita Bahkan kita digaibkan oleh Allah dari pandangan mata mereka Ini contoh Adab makan duduk Adab minum duduk Adab makan dengan tangkanan dan baca bismillah Ternyata dalam adab ini Ada kesehatan yang besar Melanggar adab ini kita semuanya akan sakit Usus kita akan bermasalah Banyak penyakit-penyakit Yang tidak ditemukan Ini akhirnya akan terjadi Ya Baik, uh, anak-anakku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, yang kami cintai Serta para asatif dan asatidah, mu'allim dan mu'allimah, mudarrib dan mudarribah uh, Sekarang, kita akan menyebutkan adab Karena kata para sahabat, kami tidak belajar Al-Quran sebelum kami belajar adab Sementara kita sudah terlanjur, kita sudah banyak mengajarkan Al-Quran Sementara kita sendiri dan anak-anak yang kita didik banyak yang belum mengerti adab Nah sekarang kita bertekad Akan tamatkan kitab ini Tapi tentu saja Penamatan kita Menamatkan kitab ini uh, Bukan dalam artian Tahlilian Yaitu terperinci Karena gak cukup waktunya Tapi kita akan membacakan secara Mujimalan atau secara global Secara global Makanya semuanya Ada pegang kitab kan? Semuanya pegang kitab Tuh. nggak ada kitabnya, Hah? apa? Berdua, ayo buka, ayo dibuka. Sekarang dibuka, kami akan berikan panduan praktis sedikit. Awal daripada kitab kita itu bab dua, lihat pada bab dua, keutamaan para penuntut ilmu. Sebelumnya membahas masalah Pengantar-pengantar uh, yang berkaitan dengan ilmu <coughs> Dan itu tidak usah saya singgung dulu sekarang <coughs> Tidak usah untuk kita uraikan sekarang Karena ini sifatnya bisa meluas Kalau yang Apa nama <coughs> Pengantar ya Tapi kalau bab dua Keutaman para penuntut ilmu Dimulai dari Keutaman para penuntut ilmu A Keutaman belajar Dalam hal ini Hampir rata-rata kita sudah dapatkan ilmunya ya. Kita sudah mendapatkan informasi dan kita sudah uraikan sebelumnya Bahwa sangat banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu <tuh> Rasanya ini gak perlu lagi kita uraikan sekarang Untuk anak-anak kami uh, Abah juga sudah menyampaikan pada kalian Tentang hebatnya posisi para penuntut ilmu Sebagaimana hebatnya posisi para penyampai ilmu dan pengajar pengajar ilmu tapi di B, ini penting, nah, baru kita masuk Adab penuntut ilmu pada dirinya Adab para penuntut ilmu pada dirinya Coba lihat di halaman 3, halaman 10 Ketemu? Baik, kita lihat yang pertama Membersihkan hati Membersihkan hati Dalam menuntut ilmu ini Selama hatinya kotor, ilmu tidak bisa masuk. Di sini disebutkan apa yang kotor-kotor itu di hati? Dendam, iri hati, dengki, kikir, emosi, amarah, sombong, angkuh. Coba lihat, orang sombong bisa masuk enggak ilmu ke dia? Enggak. Apaan kamu? Siapa sih lo? Kamu gitu kan? Kalau orang kayak gini bagaimana bisa masuk ilmu? Karena dia sudah kotor duluan hatinya Lah ilmu itu cahaya Oleh karena itu, penuntut ilmu adab yang pertama pada dirinya adalah Hatinya bersihkan dulu Tidak pantas seorang penuntut ilmu hatinya kotor Orang yang hati kotor itu akan berdampak pada mulutnya Mulutnya pasti mengeluarkan yang kotor-kotor Hatinya kotor maka mulutnya betul-betul comberan Bau mulutnya Yang keluar selalu saja yang buat orang luka Ya, Tapi kalau hati bersih Ilmu yang dianya adalah cahaya Akan tembus kepada Kaca yang bening dan bersih Hati itu ibarat kaca Kata Imam Syafi'i Kalau kaca itu bersih, cahaya akan tembus Tapi kalau kacanya kotor, keruh Maka tidak ada cahaya yang bisa masuk Baik Ini uh, Ringkas daripada Makna membersihkan hati Anak-anakku sekalian Adab kalian yang pertama, nah para mu'alim dan mu'alimah, adab yang pertama sebagai penuntut ilmu, dan bagaimanapun mu'alimah ini masih dalam tahap menuntut ilmu enggak? Iya, saya pun sama. Semua kita sama, cuman dengan siapa kita menuntut ilmu? Tentu saja dengan orang yang lebih berilmu dari kita. Agar ilmunya tembus, agar ilmunya masuk, kita diperintahkan untuk bersihkan hati. sama persis orang yang diruqyah Pak Nan. Orang yang diruqyah tapi hatinya masih punya dendam, enggak tembus ruqyah itu. Kita sudah tes ini. Orang yang masih menyimpan rasa sakit hati pada orang lain, selama rasa itu masih dipeliharanya, maka tidak akan mempan ruqyah untuknya. Sulit tembus. Ya. Jadi bersihkan. Bersihkan. Baik. Selanjutnya Adab yang kedua penuntut ilmu Perhatikan adab yang kedua penuntut ilmu Memasang niat yang baik dalam menuntut ilmu Jangan dengan menuntut ilmu ini Menginginkan dunia Saya ingin disegani orang banyak Saya ingin agar sejajar dengan para ulama Lalu saya dihormati Saya ingin agar nanti mudah cari kerja Saya ingin menjadi dosen atau menjadi rektor di universitas saya ingin nanti menjadi panasehat presiden Di bidang spiritual Saya ingin nanti menjadi kekanwil Dalam urusan agama dan sebagainya Selama niatnya bukan Allah Selama itu dia tidak akan mendapatkan ilmu Dia akan menjadi keledai Ilmu dia ada Dia ada ilmunya Tapi ilmu yang tidak berkah itu apa ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Anak-anak apa? Apa ilmu ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ayo apa pernah menyampaikan ini? Ciri-ciri ilmu yang tidak berkah. Silakan. Apa ciri-ciri ilmu yang tidak berkah? Ilmunya ada, ayatnya hafal, hadisnya hafal, kitabnya menguasai, tapi tidak semangat dan tidak kuat mengamalkannya. Itu ciri ilmu tidak berkah. Ya? Enggak semangat mengamalkannya, enggak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Ciri ilmu yang berkah adalah dia Terangsang untuk mengamalkan setiap dapat yang baru dia langsung berpikir bagaimana bisa merealisasikannya seperti pernyataan Abdullah Ibnu Mas'ud Kami tidak menambah tambahan ilmu lagi ayat lagi sampai yang lama sudah kami amalkan yang lama itu yang kemarin Jadi begitu rakusnya mereka mengamalkan ilmu itu namanya ilmu yang berkah jika ilmu tidak berkah sekali lagi cirinya apa tidak terangsang untuk mengamalkannya, tidak bergairah mengamalkannya dan tidak merasa bersemangat mengamalkannya. Paan di bab dalam, ha? Udah kayak gini-gini aja dah cukup dah. Ini menandakan ilmu yang dia terima tidak berkah. Kenapa? Salah satu adabnya mungkin ada pada dirinya sombong, dia angkuh, ya. Atau dia memang orang yang di hatinya masih kotor, enggak mau dibersihkan, Dia dinasehati ngelawan. Ini ciri-ciri orang yang hatinya kotor. Orang macam gini, susah ilmu akan berkah untuknya Susah ilmu akan dia dapatkan Baik, jadi memasang niat yang baik dalam menuntut ilmu, apa maksudnya? Niat kan adalah untuk Karena Allah satu Yang kedua, jangan, kalau kita gak tahu Kalau kita lakukan, kita berdosa kan? Makanya harus kita cari tahu agar tidak berdosa Terus yang ketiga Ini yang namanya niat yang baik itu Satu, karena Allah ingin dapat pahala. Yang kedua, dan ini enggak ada di buku nih, enggak ada di diktat, catat aja enggak masalah, ya. Saya ulangi yang pertama, niatkan dapat pahala dari Allah, dapat ridha dengan menuntut ilmu. Yang kedua, yang kedua, niatkan dengan berilmu kita jadi tahu mana-mana yang tidak boleh, mana-mana yang haram, mana-mana yang dilarang agar jangan sampai kita kerjakan. Kedua. Ketiga, dengan menuntut ilmu kita jadi tahu mana-mana yang diperintahkan. Mana-mana yang dimotivasi oleh Allah dan oleh Rasul untuk kita kerjakan Dengan menuntut ilmu Kita jadi tahu mana pahala yang besar Sehingga kita merasa rugi jika tidak Termasuk orang yang mengerjakannya Ini adab ya. Adab seorang penuntut ilmu yang kedua adalah Niatkan niat, kan niat yang, bah, yang baik Apa niat yang baik? Colong diulangi kembali Satu Mencari ridha Allah dan pahala dari Allah Yang kedua ingin mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah agar kita tidak mengerjakannya. Makanya Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina la ya'lamuun." Katakan, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tidak berilmu, maaf, coba saja ketika kita lihat di luaran sana, dia pakai jilbab tapi jilbabnya star helium nyetak di kepala, leher pun tercetak, ya kan? Kemudian dadanya pasti dan jilbab itu masuk ke dalam baju, ya kan? Harusnya baju itu tertutupi oleh jilbabnya. Ini malah di dalam, akhirnya tonjolan dadanya nampak, ukuran pinggulnya kebaca, bahkan warna bra juga ketahuan. Ini menandakan orang yang tidak berilmu. Beda dengan orang yang sudah berilmu. Orang yang sudah berilmu dia akan memakai pakaian yang tebal, yang longgar, yang menutup aurat. Dan standar orang dia juga tahu Makanya Allah berkata Katakan, kamu beda gak orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda Beda Baik, hamba-hamba Allah sekalian uh, Itu yang kedua Dari niat baik Yang ketiga niat baiknya apa? Niat yang baik adalah Ingin mengetahui mana-mana yang besar pahalanya Mana-mana yang punya keutaman-keutaman besar Di sisi Allah, di sisi Rasulnya Agar jangan sampai terlewatkan Kenapa orang-orang mau pergi berjihad? Karena ada ilmu, dia tahu keutamaan jihad mengalahkan haji Keutamaan jihad mengalahkan seluruh amalan-amalan apapun dalam Islam Makanya dia terbakar semangatnya pergi berjihad Itu orang-orang berilmu ya. Beda dengan orang yang tidak berilmu Jadi dia tidak ingin terlewatkan okay. Adab orang yang berilmu itu dia, yang kedua Sekarang yang ketiga Adab orang berilmu pada dirinya memanfaatkan waktu secara baik. Ini adab. Wahai anak-anakku sekalian, wahai para muallim muallimah, wahai putri-putri Madrasah Mulazimah, wahai seluruh kesatria-kesatria Madrasah Mulazimah putra. Dengarkan baik-baik, seorang penuntut ilmu adabnya tidak ada waktu yang sia-sia. Maka main catur itu bukan tipe penuntut ilmu. Nonton TV bukan tipe penuntut ilmu. Ya. Bersendagurau menghabiskan waktu sambil mancing bersama-sama bukan tipe penuntut ilmu. Yang dikerjakannya olahraga para penuntut ilmu pasti beda. Olahraga para penuntut ilmu pasti beda. Olahraga orang-orang yang tidak menuntut ilmu beda dengan para penuntut ilmu. Olahraga penuntut ilmu pasti yang sunnah. Dia baca apa? Olahraga sunnah, beradiri, gulat, pedang uh, apa? lari. Olahraga dalam Islam itu enggak nyakitin fisik lo, Benar. Kalau main bola kaki, rata-rata patah tulang, kering, kemudian kesleo sana sini terjadi enggak? Benturan kepala, terjadi. Ya, itu bukan olahraga para penuntut ilmu. Olahraga para penuntut ilmu itu, kata Rasulullah, lomba lari. Lomba lari memang nyakitin, sesama. Enggak kan? Nah, makanya benar kata Pak Herman yang uh, coach, uh, no, apa tuh? Sniper Archer dari Jakarta Beliau mengatakan Jika ada full body contact ya, uh, Latihan belediri Tapi dalam untuk Tarung bebas Harus ada pelindungnya Kalau enggak ada pelindungnya jangan Karena itu sudah melanggar sunnah Dalam sunnah tidak boleh saling menyakiti Walaupun itu latihan Makanya naik kuda Kemudian lari berenang ya. Kemudian apa lagi uh, Memanah Ya kan memanah, gulat. Ya, itu olahraga-olahraga orang-orang yang berilmu. Nah, kalau dia membuang waktunya untuk dalam olahraga sunnah ini Allah ridho semuanya. Makanya kata Nabi ada permainan-permainan yang kalau dia main bukan saja Allah ridho, tapi malaikat turun menyaksikan permainan itu. Satu kata Rasul memanah. Yang kedua berkuda, melatih kuda. Latihan dengan kuda ya, Kemudian berpacu kuda ya. Ikut pacuan kuda Bahkan nonton pacuan kuda Rasulullah suka sekali nonton pacuan kuda Sebagaimana nonton pacuan panah Pacuan panah apa nama? Lomba memanah Jadi olahraga seperti ini adalah olahraga penuntut ilmu Bukan ustaz melarang kalian main bola kaki ya Bukan Ustaz melarang kalian memainkan bola kaki, kan sudah dibuat juga gawangnya Hanya saja, ya. kalau kalian mau banding-bandingkan, masih ada enggak waktu untuk main bola sepak, bola kaki Sementara, olahraga belah diri kita, banyak yang mau diulang-ulangi Kemudian olahraga kuda, masih banyak yang belum mahir, memanah Udah memanah belum? Belum Anak panah sudah tiga, Abah titipkan di madrasah Udah tiga, busurnya Ada kan? Kenapa tidak? Hah? Nah, belum sampai, sudah disuruh ambil waktu itu kan? Berarti sudah tak salah. Bahaba Abah katakan ambil, ambil anak panahnya sekalian. Yang puteri sudah, yang puteri sudah. Ada melepaskan anak panah enggak? Latihan apa? Ya baik. Intinya, intinya yang dimaksud di sini adalah tidak membuang-buang waktu. Nah setiap penuntut ilmu itu, setiap waktu itu adalah berharga. Di tangannya adalah kitab. Ustaz Doktorandes Muhammad Talib Ustaz Doktorandes Muhammad Talib siapa dia? Amir Majelis Mujahidin yang sekarang Menurut Nurkholis Majid Menurut orang-orang senior yang sudah banyak yang meninggal Dari kalangan orientalis Dari kalangan sepilis beliau mengata, Mereka mengatakan Benteng ilmu Indonesia ini adalah Muhammad Talib Benteng ilmu maksudnya apa? Selama dia masih hidup, sulit untuk mencari orang yang bisa mengalahkan beliau dalam segi ilmu Dalam segi mantik, dalam segi debat Karena informasinya, ilmunya luas Ternyata beliau ini kutub buku Kalau diajak orang main, dia mensyaratkan, saya mau main tapi saya pegang buku Mau dia main tapi dia pegang buku Kalau dia main sepak bola, pasti dia maunya jadi gawang, penjaga gawang Dan itu megang buku loh. Nanti kalau orang tiba-tiba, awas! Oh, baru dia melihat itu. Ya. Kalau enggak, dia membaca. Ini tipe penuntut ilmu. Seperti yang, yang terjadi pada ulama-ulama kita zaman Saisuq. Ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu mereka tidak jauh dari guru. Tidak mau jauh dari guru. Sebagaimana mereka juga tidak pernah mau jauh dari, dari buku. Jadi, buku dan guru adalah kesaharian sang penuntut ilmu. Buku dan guru. Kalau bersama guru, dia bisa baca kitab di samping guru. Jadi gurunya sambil makan, gurunya sambil apa? Uh, dia urut, dia, dia ngurut gurunya sambil pijat kaki gurunya. Dia bertanya, guru menjawab. Dia bertanya, guru menjawab. Itu para penuntut ilmu. Enggak mau dia siapkan waktunya tanpa bertambah ilmu satu hari itu. Satu hari itu harus ada ilmu yang bertambah. Seperti kata Imam Syafi'i, seperti pernyataan Imam Ahmad Ibnu Hambal, tidak boleh berlalu satu hari melenkan dalam hari itu wajib ada ilmu yang bertambah. Wajib ada ilmu yang bertambah. Apakah hadis yang bertambah hafalan kita? Kalau ayat mereka dari kecil-kecil dah hafal duluan. Tapi hadis bertambah, hadis bertambah. Pengetahuan yang baru tentang masalah fikih, tentang masalah ilmu-ilmu uh, yang lain makin hari makin bertambah. Ini terjadi pada Sheikh Musaib bin Bashir Ali Al-Husaini. Beliau dalam usia 64 tahun ketika itu Ngajar kami tafs, e, kitab Sahih Bukhari Dari lepas subuh sampai jam 10 malam Istirahatnya cuma sholat dan makan Cuma itu istirahatnya Dia menyampaikan terus materi Ya kayak kita bedah kitab sekarang ini Tapi dari pagi sampai jam 10 malam Habis itu selepas 10 orang pada bubar Sebagian masih, masih menahan diri bertanya jawab dengan beliau Jam 11 kami sudah pada bergelimpangan kita merasa ikut dah duduk seharian. Lalu orang yang terakhir diantara kami tidur. Ini persaksian orang orang yang terakhir tidur diantara kami yang hadir di Jakarta ketika itu jam setengah dua belas dia masih ada masih membaca. Bahkan ada yang setengah satu belum tidur diantara kami lewat di depan kamar Sheikh dilihat Sheikhnya masih membaca. Tahu tak di mana dia membaca? Ada 9 sampai 11, 12 buku dikembangkannya di atas tempat tidurnya. Mbak kalau Lalok. Di atas tempat tidurnya dia kembangkan buku. Di sini buku, di sini buku terbuka itu. Ah, sini laptop. Dia dia baca baca, baca kemudian dia menulis. Dia baca-baca, dia menulis. Dia kasih tanda. Masya Allah. Kemudian orang yang paling pertama di antara kami semua yang bangun, ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam setengah 3, pasti melihat Sheikh itu masih membaca. Sehingga kami sempat sesekali bertanya, "Syekh, kami tidak melihat engkau tidur. Kapan engkau tidur wahai Syekh?" Pakai bahasa Arab ya. "Ma ra'ayka ma ra'aynaka tanam. Ra'aynaka tastayqizu anta taqra'u kitab wa nahar wa nahar tulqi al-muhadarah wa 'indak." Apa kata beliau? Kata beliau, "Saya tidur. Tapi saya tidur di atas kursi. Saya tidur di atas Kursi, di depannya kitab, dia tidur Di mana dia terbangun, maka dia membaca lagi Satu lembar atau satu setengah lembar Dia ambil kesimpulan, dia pindahkan ke laptop ya Kemudian sananya dia ngantuk lagi Dia kembali, pejamkan matanya Dan dia terbangun kembali Begitulah yang dilakukannya, bertahun-tahun Kami bertanya, Syekh, bukankah kutubu tis'ah Sudah dalam kepala Syekh semua, Al-Quran Kutubu tis'ah tahu Seluruh hadis, hadis Nabi sudah dalam kepalanya semua Ya, Udah dalam kepalanya semua Kitab-kitab apa yang kita sebut, dia tahu semua Apa kata beliau, yang saya pelajari dari ilmu Islam ini masih sangat sedikit Dan yang belum saya pelajari masih sangat banyak Demi Allah katanya Kalau seandainya menikah dalam agama itu tidak ditakankan, saya tidak akan mau menikah, kata Syekh itu Saya ingin habiskan hari-hari saya dalam menuntut ilmu Baca kitab, belajar, mendatangi guru Menuntut ilmu, baca kitab, belajar, mendatangi guru ya, Begitu Orang yang berilmu, menuntut ilmu Tidak ingin ada waktunya yang berlalu dengan sia-sia Mungkin kita tidak sanggup sampai ke level yang tadi kita ceritakan Minimal jangan ada penuntut ilmu Yang waktunya berlalu sia-sia Nah, menurut Said Menurut Said, apa kira-kira yang bisa terhitung Bahwa kita sia-siakan waktu kita Coba masing-masing Anak-anak abah siapkan jawabannya Apa kira-kira yang menyia-nyiakan waktu? Said? Cepat Haris? Ya main-main Main-main hmm. itu menghabiskan waktu Tapi kan ada main-main yang sunnah kan? Imam? Apa contoh? Yang menyia-nyiakan waktu Jawab dengan mudah, dengan cepat Tidur berlebihan Tidur tidak pada waktunya Itu contoh kan Kemudian apa lagi? Fajar Hah? Ngobrol Ngobrol yang tidak menambah ilmu Ngobrol yang tidak menambah ilmu Ngalur ngidul Cerita tentang ini, cerita tentang itu Tidak nambah ilmu ya? Hafiz nak? Nganggu teman <gambang> Nganggu teman Itu jelas waktu yang tidak bermanfaat Baik, semua kita sudah bisa pasti membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat Oke, itu yang ketiga Sekarang yang keempat yang keempat Ada penuntut ilmu pada dirinya Menjaga dirinya dalam rasa syukur dan cukup dengan yang sederhana Ini ada penuntut ilmu Ada penuntut ilmu tuh gak banyak nuntut Sambalnya kok sedikit Nasinya kok warnanya kuning Ya ini kok apa airnya warnanya gini ya. Ini kok bau apa? Ya. Kalau di orang yang tanahnya kayak tanah gambir gitu. Ya airnya kok payau ke begitu kan? Enggak, para penuntut ilmu itu dia merasa syukur dengan alhamdulillah ada air saya bisa mandi walaupun baunya masih bau lunau. Walaupun baunya masih bau uh, apa nama? Yang kayak air kita di homeschooling, yang yang di yang disedot payau, rasa bond besi, bond besi, ah ha? sudah, alhamdulillah, ya dapat baju, dapat snack Penuntut ilmu itu melihat seneng yang ada, kalau dia tidak mau dia diam, kalau dia suka dia makan, sekali dia makan dia tidak mau sisakan, dia akan habisi. Para penuntut ilmu di Arab yang kami tahu, yang kawan-kawan kami tahu, jadi mereka kan nggak tahu bahwa yang gulai sambal yang kita buat itu full cabai dan cabainya cabai rawit. Kita berikan kepadanya, dia ambil satu sendok. Orang Arab kan nggak bisa makan sambal pedas, ya, karena bentuknya nggak bentuk sambal. Mereka mana pernah kita buat, uh, mereka belum mengerti kalau gaya buatan sambal kita itu pedas. Kalau mereka tahu itu kan semacam tomat yang dia apa, nah, itu paham mereka tuh. Jadi sekali mereka ambil. Kami katakan Cara makannya bagaimana katanya Gelimangkan dengan nasi Dia gelimangkan dengan nasi Ya Dia gelimangkan dengan nasi Lalu Makanlah Sesuap demi sesuap Dia mulai memakan Dia tahan Jahannam Saking panasnya Dia bilang jahanam. Tapi dia makan terus Kenapa Prinsipnya mereka Tidak mau membuang Apa yang sudah Ya Tidak mau Makanya yang cara yang benar itu ambil sedikit, sedikit dulu, jangan ambil banyak nanti ternyata nggak enak ditinggal. Baik, para penuntut ilmu dia bersyukur dengan yang ada. Hari ini apa nasi goreng, alhamdulillah. Hari ini apa yang ada? Kita di pokoknya suami kita sesekali masakin untuk kita. Ternyata dia masak kebanyakan garam. Suami kita bertanya, gimana dek masakan abang? Mantap bang, alhamdulillah syukur bang. Janji di hati ke depan nggak mau lagi minta abang masakin gitu. Jadi mensyukuri yang ada, kemudian tidak merisaukan yang tidak ada. Jadi ayam ke ayam, ayam ke ayam. Ya Allah, coba pertanya pesan-pesan tren yang lain. Tempe yang ala tempe silat tempe tipis. Tempenya tipis. Itu pun sekali seminggu. Mana yang mantan DS di sini mantan DS siapa? Ini korban. Mantan DS beliau. Ah, itu, itu satu. Beliau angkat tangan. St. Amin. Coba yang di DS itu, sayur itu direbus. Dikasih bawang, kasih garam sedikit. Udah gitu aja. Selama berapa lama itu sampai tamat. Dapat sesekali tempe. Itu dah kaya kali. Itu pun silet. Tebal-tebal silet. Kalian di sini, makan pakai cabai. Dimasak dengan masakan ala padang yang enaknya minta ampun. Haa? Lalu membayangkan yang enggak ada sekali minta enggak tanggung-tanggung, minta sate Madura, minta Ya Allah ya Rabbi Kasihanlah orang nawarkan kita sesekali kasihan juga lah yang yang menawarkan timbang-timbang juga lah kantongnya sedikit, ya baik syukuri dia bawa apa dia bawa martabak, bilang alhamdulillah, makasih banyak apa, makasih banyak ama, makasih banyak, ya jangan besok hari ya jangan bawa yang ini lagi ya, bukan tipe penuntut ilmu seperti itu, guru juga begitu. Dihidangkan lontong untuk kita di sini, ya. Jangan tiap hari lontong, lontong, lontong, lontong. Ya. Gaya Bani Israel kan gitu. Ketika diturunkan mana dan salwa, apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Hai Musa, eh, eh. kami dah bosan dengan mana salwa, mana salwa. Uh, apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? أيل قال يا موسى يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها yang dia minta adalah yang tumbuh dari bumi Yang turun dari langit Udah gak mau Itu gaya badan Israel Nah kita maksudnya begini Kalau di sini dikasih oleh uh, Oleh asrama Ini kan sekarang yang putra Alhamdulillah lagi uh, Apa tuh Dapat makanan enak-enak ya Ya dapat makanan enak Gak selalunya Gak selalu Nanti satu hari Allah wafatkan ibu tumbamanya Eh ibunya ada Astagfirullahaladzim Entar maaf ya. Itu contoh. Tapi dia akan tetap wafat pada jadwalnya. Hah? Oh, dia masak uh, bakso. Ini ya apa? Bude, eh uh, Bude pula. Teteh, Teteh itu kami yang panggil. Kalau kalian panggil apa anak? -anak? Bude kan? Masak yang enak, hidung baunya kan? Enggak selamanya. Nanti sesekali pasti ada masakannya yang tidak enak atau Mumpahnya, ma uh, Madrasah Mullah Zambah mengalami krisis keuangan. Lalu makanannya berubah menjadi sangat ekonomis. Menjadi sangat ekonomis. Okey. Intinya, orang penuntut ilmu, dia bukan makanan yang akan dikeluhkannya. Tapi kenapa hari ini tak belajar? Kalau tak datang, Ustaz hari itu dia gelisah. Kami ingat, pada penuntut ilmu waktu di tawalib dulu, Ada alumni tawalib sini? Ada alumni tawalib sini? Ada. <S deuxième> Beliau seorang ah aku juga para penuntut ilmu yang sekarang pada berhasil ya ketika guru tidak datang mereka pergi ke pustaka Nah ini baru para penuntut ilmu tuh. mereka pergi ke ke pustaka bukan ke warung ngobrol-ngobrol Baik -ngobrol. kalau pau doa di kooperasi lalu makan lotek makan lo, apa tuh gado-gado makan onde-onde mentang-mentang punya duit enggak para penuntut ilmu itu dia gelisah ketika guru tidak datang para penuntut ilmu itu saat guru datang dia bersyukur dengan cara guru menyampaikan yang mungkin saja kalem ada pada dirinya keberkahan yang dia ya kan ada guru yang menyampaikannya berapi-api kan yang ada yang menyampaikannya orator kita semangat ada yang guru menyampaikannya datar saja tapi ikhlas loh dia nyampaikannya dari sini ya kalau kita menyambutnya dengan adab penuntut ilmu, insya Allah ilmunya itu mindah, berkah. Kita lanjut. Menjaga dirinya dalam rasa syukur dan cukup dengan yang sederhana. Para penuntut ilmu, dia tidak bukan tipe orang yang silau dengan kemilau dunia. Silau dengan kemilau dunia, dia tidak termasuk. Karena para penuntut ilmu selalu bersyukur dengan apa yang ada dan kona'ah dari yang tidak ada. Bersyukur dengan apa yang ada dan kona'ah dari apa yang tidak ada. Dia merasa cukup dengan apa yang ada dan zuhud dengan yang tidak ada. Zuhud dengan tidak ada. A nanado disyukuri, A yang tidak inda'ado dizuhudkan. Bisa membedakan maknanya. Kona'ah dan zuhud. Kona'ah adalah merasa cukup dengan apa yang didapat, apa yang ada. Zuhud adalah tidak rakus dengan yang tidak ada. Itu namanya zuhud. Sehingga kalau ada orang lain punya, dia merasa tidak tidak tidak harap bila dan kepunya rumah sarancaknya. Bila dan kepunya punya uto sarancak tu. Dia tidak harap. Itu namanya zuhud. Tapi kalau ada, walaupun hanya punya mobil carry jelek, dia bersyukur alhamdulillah. Walaupun hanya punya sepeda butut, dia bersyukur alhamdulillah. Dan dia tidak rakus dengan orang punya BMW punya uh, sepeda BMW. Eh, BMX, ya. BMW mobil, ya? Eh. Baik. Baik. Kelima, adab penuntut ilmu pada dirinya yang kelima, membagi waktu secara baik. Mesti pandai. Coba lihat di sini, lihat di sini uh, kitabnya, lihat di masing-masing kitabnya. Waktu terbaik untuk menghafal dan mengingat ilmu adalah waktu sahur. Waktu sahur. Nah, terus di bawahnya, waktu terbaik untuk membahas materi adalah pagi hari. Bidang-bidang ilmu keilmuan adalah di waktu pagi, hari Waktu terbaik untuk menulis adalah tengah hari Menulis ya, Adalah tengah hari Kemudian waktu terbaik untuk mentelaah dan mengulang pelajaran adalah malam hari Ulangi pelajaran siang tadi Telaah pelajaran siang tadi itu malam hari Kemudian Hafalan di waktu malam jauh lebih baik dibanding di waktu siang Ayo anak-anakku Malam biasanya kita ngapain? Tidur Tidur itu kalau lepas isya sahih Kalau sempat kita bangun jam 11 Lakhafah Itu sebenarnya sungguh sangat cukup Belajarlah Ilmu yang dipelajari Ilmu yang dihafal di malam hari Daya ingatnya sempurna Ilmu yang dihafal di malam hari Tapi tidur dulu ya Tidurlah buahnya jam 9 10, 11 umpamanya. Bangun kita Bangun kita dari jam 11, 12, 1, 2, 3 Kita menghafal nih Habis itu tidur Tajudlah kita di penghujung menghafal Tajudlah kita kira-kira uh, setengah jam Tidurlah sampai subuh Lihat bangun subuh itu segar Ilmu yang kita pelajari malam tadi itu kayak si siang harinya kayak terang gitu Kayak terang Dan ini kami praktekkan waktu kami ujian dulu di Al-Azhar Waktu kami ujian dulu di Libya Siapa yang akan besoknya ujian kami biasanya menghafalnya malam, hafalnya malam, nanti kira-kira sejam atau dua jam menjelang subuh baru kami tidur, ya. Tapi syaratnya baca isya, baca isya, kami cepatkan tidur, kami tidak main-main-main. Biasanya kami suka main ini, pimpong. main pingpong suka juga main apa, uh, basket, pokoknya suka main-main lah. Kami di, kan di Libya tu sering musim panas gitu kan, suka main-main. Tapi ketika serang ujian enggak, kami badai syak, enggak ada ngomong-ngobrol, kami segera tidur. Nanti jam-jam setengah sebelas atau jam sebelas kami bangun. Jam dua belas, jam satu, jam dua, sampai jam tiga kami menghafal. Yo Allah, enggak pernah kami menyangka. Enggak pernah. Tiga juz itu, ibaratnya tiga juz itu bisa kita hafal dalam satu malam. Tiga juz Bisa kita hafal dalam satu malam. Ini keajaiban menghafal di malam hari. Menghafal di malam hari Ah nanti Satu jam atau dua jam menjelang subuh bangunlah. Eh maaf tidurlah, tidurlah. Kemudian subuhnya Pastikan jam waker itu di pangkala telingo Iya yeah. Dan maksimalkan bunyi yang ya, Kita akan bangun Kalau zaman pelajaran Saulin dulu Ada kalau Kalau sudah masuk waktunya Itu air Sangat apa kok Uh, itu siap itu langsung tumpah tuh. Basah dia langsung, bangun dia. Itu kalau para pesilat, para ahli-ahli uh, ilmu bela diri Saulin dulu gitu gayanya supaya dia cepat disiplin bangunnya. Kita juga bisa pesankan begitu sama guru kita. Uh, sama Ustaz Fadhil Ustaz, nanti kalau saya enggak bangun, satu ember air siramkan ke muka saya Ustaz. Cuma siapkan keikhlasan hati kalau itu terjadi. Jangan sampai keluar pula ilmu ninjutsunya melawan Ustaz Fadhil, ya. Luar pula pedangnya Ustaz bangunkan orang pakai siram air Baik anak-anakku sekalian Bangunlah kalian ketika kalian sudah maksimal malamnya belajar Malam belajar Malam belajar Dari jam berapa mam? Dari jam berapa? Jam 11 Lah kita sebahagian besar umat nabi sekarang ini Jam 11 baru mulai tidur Betul? 3 jam yang sebenarnya Oksigen paling lemah dan paling rendah itu adalah Ba'da isya sampai jam 12 Itu paling lemah, itu paling rendah Tidak baik kalau tubuh kita masih punya aktivitas Mata kita masih buka Gak baik Yang paling bagus itu adalah tidur pada jam itu Maka maksimal kesehatan kita Bangunlah jam 11 atau jam 12 Rasakan belajar pada jam-jam itu Ketika semua orang tidur Menghafal pada jam itu Rasakan kuatnya hafalan Bagi-bagi yang merasa Selama ini punya gangguan dalam masalah menghafal Bangunlah sejak jam segitu, coba tes Caranya supaya enggak ngantuk, mandi Iya bro, betul Bangun tidur, mandi Nah ini nanti Mu'alimah Nur Darul Mutakim yang kita katakan itu Anaknya kecil-kecil di sana Ternyata Masya Allah anak-anak itu bangunnya jam setengah dua Mu'alimah Setengah dua mereka bangun Supaya anak-anak tidak ngantuk, padahal mereka kecil-kecil ya, itu Mereka kecil-kecil, arzak mana arzak Aha Arza berapa umur sekarang Nak? 12. Oh, udah besar Arzak. Uh, umurnya 9, 8, ya, 7. Umurnya yang paling tinggi itu 11 tahun. Jadi mereka ini dibangunkan padahal tidurnya jam 9. Tidurnya jam 9, dibangunkan setengah 2. Mereka menghafal, menghafal, menghafal, menghafal, menghafal sampai 1 jam menjelang subuh mereka baru disuruh tidur kembali. Hafalan mereka kalau di tes sekarang terbalik di atas sekarang insya Allah kami kan survei ke sana besok nih. Anak-anak kita yang di sana, ada adik-adik kalian yang di Darul Muttaqin, disuruh dia menghafal dari membaca hafalannya, pokoknya kita baca ayat ngacak gini kan. Baca dia sambung tuh. Surat apa? Dia bacakan suratnya juz berapa? juz sekian. Halaman berapa? Halaman sekian di baris kesekian. Coba baca terbalik, dia baca terbalik ke atas. Dari ayat 30 ke ayat 29, ayat 28, ayat 27. Dia bisa begitu. Saya tanyakan sama Pak I Pak Ike. Pak, iko kasado anak mode ko atau Oh surangku saja. Ah silakan tes yang lain gitu. Silakan pilih anak mana saja. Ternyata belajar menghafal di tengah malam itu memang dahsyat. Menghafal tengah malam adalah dah, dahsyat. Bandingkan dengan orang nonton tengah malam, main game tengah malam. Kebalikan 100% rusak otaknya. Maka menghafallah. Wahai para penuntut ilmu, ya, bagilah waktu dengan baik. Jadi panduan waktu yang ada di sini sudah bagus. Lanjut. Keenam, memilih makanan yang halal dan sederhana dalam makan Halal itu penting sekali Anak-anakku sekalian Ustadz sekarang sudah apa sekarang ini sangat geram sekali ya. Saya sekarang sangat geram sekali Kalau ada pesantren yang di situ menyediakan Pop mie Menyediakan indomie Menyediakan Super mie Atau makanan-makanan yang Lebel halal muinya halal jadi-jadian Tahu level halal jadi-jadian? Dibuat bulat lalu tulisan halal gede Bukan halal resmi yang Stempel resmi milik Elpeper Mui yang Bagus gitu Itu satu, yang kedua Umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Dalam Al-Quran Kulu mimma fil ardi Halalan Toyiban SS yang ada halal enggak? Ada halal muinnya, halal Pak Ustaz Tapi toyib enggak dimakan Ternyata Nabi melarang melarang umatnya. Jangan makan atau minum apapun yang dalam kondisi di, dingin menggigil. Nggak boleh. Begitu juga jangan makan apapun atau minum apapun dalam kondisi panas yang masih menggelegak. Panas yang baru saja, itu nggak boleh. Dua-duanya merusak kepada lambung dan melemahkan imun. Oke. Okay. Baik. Jadi, perhatikan. Memilih makanan yang halal sekaligus toyib Karena makanan berdampak kepada hafalan Makanan berdampak kepada hafalan Kalau bukan milik kita nak, jangan dimakan Nampak di meja, ada kurma Umpamanya, selama kurma itu Enggak jelas siapa pemiliknya Sebaiknya diumumkan Kalau tidak ada pemiliknya, serahkan pada muallim Kemudian kalau kita minta izin, diizinkan baru boleh dimakan Sampai begitu kita waraknya Sebab dampak dari makanan yang tidak halal Kepada hafalan ini sangat kuat sekali dampaknya Kepada hafalan sangat kuat sekali dampaknya Makanan yang tidak halal Atau makanan yang tidak toyib bagi kesehatan Daging yang no, halal tidak dimakan contohnya daging keledai Daging keledai halal tidak dimakan Alam tidak dimakan Alam Tayyip tidak Tidak Kenapa Rasulullah SAW Mewanti-wanti umatnya Agar jangan memakan daging keledai Apalagi otak keledai Banak-banak Banak-banak bana dalam tengkura Kepala keledai itu Jangan dimakan Orang yang makan benak keledai Dia akan cepat sekali menjadi bahlul Benar Orang kan cepat sekali menjadi bahlul seperti orang di sihir langsung menjadi bodoh. Dia makan benak keledai hari ini, besok dia sudah mulai seperti orang linglung. Ya. Dagingnya juga berbahaya. Walaupun tidak haram, tapi dia tidak tayib. Begitu. Contoh, Pak Neng suku nak ee, apa tu namanya yang yang bagian dalam paru itu lah? Jeruan. Suko nak Pak Neng? Suko sampai kini masih? Alaikum, alhamdulillah. Itu halal tapi tidak toyib. Halal tapi tidak toyib. Lemak, lemak, gajibo, gajibo. Ah, halal enggak? Halal, tapi toyib tidak, tidak. Makanya Nabi memerintahkan umatnya ambillah dari hewan ternak yang kamu sembelih daging padatnya dan tinggalkanlah lemaknya, bahkan jangan dimakan yang Nabi betul, betul dan para sahabat menjauhi apapun dekat-dekat perut kita para penuntut ilmu jangan makan yang itu, itu kotor kotor anamonya akhirnya andua iya usus nah usus-usus itu -usus tinggal lah itu usus itu -us sampai bekumpunya ciri disini ah itu diberhasilkan bagaimanapun bersihnya tetap saja zat-zat dari kotoran itu sudah menyatu menjadi dinding dalam usus, betul gak? Bakun nyahi di awak yola la ilaha illallah. Anduk juga begitu. Anduk bukan anduk pengering badan ya maksud itu anduk untuk uh, tempat tai-nya. Bagian dalam lambung tempat tai, tempat tai-nya sapi, tempat tai-nya kambing. Kan ado anduknya tuah. Balap-lapih tu kan? Ha, ah? aduh lor yang ketujuh tu. Termasuk deyen. Tapi saya sudah tobat. Ha? Ah? Setelah kita mengetahui bahwa makanan itu memang halal tapi tidak tayyid, penuntut ilmu tinggalkan. Inna alladhina rabbuna allahu thumma istakamu tatanazzalu alaihimul malaha ikatu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 ولكم فيها ما تشتهيه انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم نزل من غفور